Mitra bisnis, terjadi perdebatan soal penutupan Bank Senturi di mana mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat, Bank Senturi berdampak sistemik dan jika pada 2008 lalu tidak diselamatkan, akan menggoyang stabilitas ekonomi Indonesia. Di lain pihak, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala berpendapat, Senturi tidak sistemik dan tidak layak diselamatkan pada waktu itu. Ada yang mengatakan kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasikan. Untuk membahas tentang hal ini, kami telah terhubung dengan Managing Director Standard Chartered Bank, Fauzi Iksan. Pak Fauzi, apa komentar Anda soal ini? Memang dalam keadaan normal, kalau ada apa-apa dengan Bank Senturi, bisa saja dibiarkan bangkrut. Karena memang dalam keadaan normal tidak akan berdampak buruk bagi sistem perbankan secara luas. Namun pada saat itu, di semester kedua 2008, ada krisis finansial global. Di mana dampaknya terhadap Indonesia juga sangat negatif kita masih ingat rupiah anjlok dari 9.200 per dolar ke 12.000 dalam tempo 6 sampai 9 bulan kita masih ingat imbal hasil surat utang negara Indonesia itu juga naik tajam ke arah 17 18% tertinggi dalam sejarah kita juga masih ingat IHSG anjlok sekitar 50% kita masih ingat yang namanya credit default swap atau premi asuransi untuk menjamin obligasi Republik Indonesia kalau misalnya menunggak preminya itu loncat dari 1,5 ke 12% ...lebih tinggi daripada kupon obligasi global pemerintah Republik Indonesia pada saat itu. Dan mengingat LPS hanya menjamin sampai 2 miliar rupiah bagi para deposan, maka otomatis deposan kakap yang dananya lebih dari 2 miliar rupiah, khawatir untuk memarkir dana mereka di bank kecil. Karena kalau bank kecil itu collapse, hanya 2 miliar yang diganti oleh LPS, itu pun prosesnya bisa lama. Sehingga deposan-deposan institusi menggeser dana mereka dari bank-bank kecil menengah ke bank-bank besar. Terjadilah yang namanya segmentasi likuiditas. Kasarnya begini, kalau misalnya ada bank kecil, bank A, lalu ada bank kecil lainnya, bank B, lalu bank A dibiarkan bangkrut. Apakah nasabah-nasabah bank B tidak akan khawatir bahwa bank kecil berikutnya juga akan kolaps. Tentu khawatir. Jadi memang pada saat itu suasananya genting. Pada saat itu otoritas perbankan di Singapura, di Malaysia, di Thailand menerapkan yang namanya blanket guarantee program di mana dana deposan itu dijamin 100%, sementara di Indonesia hanya 2 miliar rupiah. Jadi mengingat gentingnya keadaan pada saat itu, di mana juga deposan-deposan institusi, deposan besar itu menarik dana mereka dari bank kecil dan menengah sementara bank-bank besar Ibuk memangkas plafon pinjaman ke bank-bank kecil. Kerana bank-bank besar juga takut meminjamkan dana mereka ke bank kecil. Sebab kalau misalnya bank kecil tersebut kolaps, dana bank besar ini tidak dijamin. Beda dengan dulu. Dulu pasca program IMF, ada blanket garanti program untuk deposan. Dan blanket garanti program penjaminan 100% untuk pinjaman antar bank. Pada saat itu, 2008, blanket garanti itu sudah dicabut. Jadi, kalau kita melihat Bank Century sebagai bank individu, memang tidak layak diselamatkan. Namun, kalau kita melihat Bank Century sebagai bagian dari perbankan pada saat ada krisis finansial global yang terburuk sejak tahun 30-an, di mana kalau Bank Century itu collapse, dampaknya bisa sangat negatif pada bank-bank lainnya, maka Bank Century patut diselamatkan. Bagaimana menurut Bapak tentang kesaksian JK bahawa KSS-KBI tidak konsisten? Alasannya bisa beragam, tapi bagi pelaku pasar, bagi bankir nasional pada saat itu, penyelamatan adalah keputusan yang tepat. Buktinya, asosiasi perbankan nasional tidak mempermasalahkannya, malah mendukungnya. Jadi kita melihat ini dari banyak kacamata. Dan saya ingat pada saat itu, saya sebagai bankir mendapat rumor list bank-bank mana aja yang bisa kolaps. Yang mengkhawatirkan masyarakat. Apakah siap kita membiarkan satu bank kolaps dengan segala risikonya? Dalam keadaan krisis, tidak ada yang pasti. Otoritas Moneter, otoritas perbankan tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat Kita tarik contoh ke Amerika Serikat Sewaktu pemerintah Amerika harus membail out menyelamatkan bank-bank besar seperti Citibank, Wachovia Apakah mereka tahu bahwa biaya penyelamatan itu akan di atas 1 triliun dolar? Tidak ada yang tahu tetapi, yang pasti pada saat itu, hampir semua pengambil keputusan dalam otoritas moneter dan perbankan merasa kalau tidak melakukan apa-apa, masalah akan memburuk terus. Tentunya setelah dibail out, banyak yang mengkritik pemerintah Amerika. Kenapa pembayar pajak harus menyelamatkan para bankir-bankir yang memicu krisis ini pada awalnya? Ya, kritik bisa saja ya, apalagi setelah keadaan mulai normal. Tapi pada saat itu, dalam keadaan genting, di mana para analis dan kritikus yang tidak setuju, Tentunya setelah keadaan normal, bisa-bisa saja kita mengkritisi berbagai kebijakan. Kira-kira kelanjutan kasus Bank Senturi ini akan seperti apa, Pak? Karena sudah dipolitisir, bola sudah menggelinding, tapi sekarang begini, kalau misalnya kebijakan mau dikriminalisasi, artinya seluruh Dewan Gubernur BI pada saat itu dikriminalisasi, Simpel kan, ini kebijakan, kebijakan yang harus diambil pada saat situasi genting, bisa benar bisa salah, tapi memang adalah tugasnya pengambil keputusan, kebijakan, policymakers untuk mengambil keputusan, tapi dalam keadaan krisis tidak ada yang 100% akurat, dalam keadaan normal saja tidak ada yang 100% akurat, apalagi dalam keadaan krisis. Data, estimasi, biaya, bail out bank century itu bergerak terus. Karena dalam keadaan krisis, sewaktu bursa saham anjlok 50%. Sewaktu rupiah anjlok dari 9.200 ke 12.000 per US dollar, Sewaktu imbal hasil surat utang negara loncat ke 16-17%. Nilai aset-aset century juga turun tajam. Sehingga estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk mem out century juga naik tajam. Dalam hitungan menit. Dan kalau kita harus menunggu laporan keuangan yang sudah diaudit, itu kan butuh waktu bulanan. Demikian Managing Director Standard Chartered Bank Fauzi Iksan, saya Kori Lumenta.